Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah sebuah fakta kalau kemudian kita mendapati sekian ya penelitian ilmiah dan sebagainya Yang mengatakan bahwa puasa itu sama dengan sehat Hampir semua itu tidak ada yang menolak fakta ini Baik kemudian dia muslim ataupun non muslim Baik kemudian dia mengaku beragama ataupun ateis fakta bahwa puasa adalah sehat. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian kalau puasa itu sehat, otomatis kalau kita puasa pasti akan fit terus-menerus? Sementara kawan-kawan yang ada di sini, ikhwanu ahad fillah rahimahullah, saya yakin sudah sekian puluh kali berpuasa. Faktanya pula banyak orang yang berpuasa, terutama kalau puasanya itu bersifat wajib Ramadan ya. Syahrur ramadhan alladzi unzila fihi al-quran dan seterusnya nanti kan nah itu biasanya awal-awal pasti akan merasakan ketidakfitan, lemes dan sebagainya. nah berarti di sini kita perlu ilmunya. kita coba nanti akan uh, share sedikit ya. yang pertama kalau terkait dengan manusia secara umum manusia itu Allah ciptakan sesuai dengan sebuah garis besar yang ada dalam uh, kabar besar ya, al-ma'itasa Anak Pak. Itu pada ayat keberapa itu yang Wa khalaqna wa jangalna makum subata wa jangalna laila wa jangalna wa jangalna nahara Nah, dua poin ini. Jadi ketika kemudian eh, siang itu memang secara umum akan menjadi tempat penghidupan manusia, dia pusat aktivitas. Kemudian malam itu akan menjadi pusat orang beristirahat. Lalu konteksnya apa? Ini kalau dalam dunia kedokteran itu ada konteks e, jadi manusia itu punya siklus irama namanya circadian. Kemudian yang kedua circadiannya itu bisa circadian satu hari. Jadi circadian itu irama total. Kalau teks ini kan jelas betul ya bagaimana kemudian siang itu memang pusat aktivitas, malam itu pusat istirahat. Jadi berempatilah kalau ada kawan-kawan tuh yang kerja shift. Ya di toko-toko apa? Di apotek, tenaga kesehatan. Itu betul-betul istimewa, bahkan ada penelitiannya ketika orang itu kerja shift berlebih, itu risiko dia kena penyakit diabetes itu lebih tinggi. Oh iya, yeah. jadi nanti kalau teman-teman terutama yang sejawat saya di dunia kesehatan kerja untuk shift itu pastikan betul anda mendapat kompensasi yang layak untuk ini. Karena teksnya itu jelas, dan juga berempatilah pada beberapa kawan misalnya jadi satpam dan sebagainya itu mereka harus terjaga di malam hari. Kalau misalnya suatu saat anda sakit kan gak mau, tuh datang gitu. Dokternya masih tidur gitu kan, menyelesaikan satu mimpi gitu kan gak mungkin. Gak mau. Nah artinya ini ini sebuah petunjuk. Terus kemudian nanti sirkadian ini bisa harian, kemudian bulanan, terus e, mingguan, kemudian bulanan. Dalam konteks apa saya berbicara ini dengan puasa? Dalam konteks kita mempersiapkan diri. Jadi kebanyakan orang itu e, menjadikan puasa awalnya itu 10 hari pertama itu try out. Ketika dia mentargetkan untuk khatam dua kali dalam e, bulan puasa, itu sayangnya dia baru mulai membaca satu jus utuh. Nah kalau sekarang kan sudah ada banyak aktivitas yang menguatkan satu jus ya. Tapi kalau misalnya dia mau dua kali khatam, logikanya entah 29 atau 30 hari pun, dia harus menyiapkan untuk dua jus sehari. Dan itu bingung. Nah untuk beberapa mahasiswa mungkin karena aktivitasnya bisa dia stel. Bisa diatur, tapi untuk beberapa yang sudah bekerja, itu bingungnya kerasa. Teman-teman saya yang residen, itu begitu bulan puasa, itu saya tanya, kesibukannya bagaimana? Ya gitu-gitu saja, gak ada perubahan, saya tetap jaga malam, saya tetap begini, saya taraweh kalau sempat, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang masih ada di sini dengan aktivitas sekitar ini, itu pokoknya selalu berpikirlah banyak-banyak bersyukur untuk itu. Nah, itu mereka jadikan tryout di awal. Dalam konteks ini, mari kita lihat betul bagaimana Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa di bulan-bulan sebelumnya, terutama bulan-bulan haram. Prinsipnya kan cuma satu ya, dilarang berpuasa satu bulan penuh. Karena Rasulullah tidak pernah berpuasa satu bulan penuh, kecuali di bulan Ramadan. Nah ini suatu petunjuk, bagaimana kalau teman-teman itu memerlukan puasa atau Ramadan yang sukses, dan tetap fit, ya try out-nya sekarang. Ini bulan apa ini? Juni. Enggak, ini bulan kalau hijriahnya bulan, Syakban, jelas sekali. Berapa hari lagi? Ini sekarang tanggal 15 Juni. Ya, kalau kita masih menunggu ya. Masih menunggu. Tapi estimasinya kalau mungkin sekitar tanggal 28 mulai, berarti sudah ada berapa hari lagi? Kurang lebih dua pekan lagi. Padahal idealnya kalau kita mau menyesuaikan diri, tiap penyesuaian diri tiap orang ini berbeda-beda. Jadi kalau nanti kita bicara bulan syakban, seharusnya kita tidak bicara tentang puasa hanya Senin Kemis saja tetapi setiap hari di sini itu punya potensi puasa bahkan kita bisa terus-menerus tidak harus mendawatkan dan sebagainya nanti telatanya bisa bertanya pada ustadz Rehan lah kalau ini ini yang ngisi sekarang ini orang patologi klinik semua ini ya <guluh> saya dengan ustadz Rehan tuh kebetulan satu bidang gitu nah jadi Artinya saya merasa untuk selama dua pekan ini masih belum terlambat untuk kita untuk melakukan langkah pertama suksesnya untuk fit puasa yaitu menjaga ritme sirkadian. Jadi mulai besok apalagi ini kan kebetulan kalau yang ikhwan ini kan dibantu piala dunia ya. ya Itu kalau kita bisa mengatakan itu dibantu gitu loh. Ya, jadi minat-minat untuk bangun malam itu meningkat. Ya nanti silahkan disesuaikan. Dari situ Anda akan belajar bahwa ternyata tidur Anda itu tidak bisa dibohongi. Anda butuh tidur yang mencukupi. Satu. Tapi kemudian saya perlu bangun malam. Ya, ya terserah alasannya apa. Kalaupun mau nonton Piala Dunia, ya setidaknya ada ibadah-ibadah sebelum dan sesudahnya lah. Itu kan juga cukup membantu. Piala Dunia mulai jam 4 ya jangan sampai gak jam subuh lah. Terlaluan juga gitu. Nanti kan bisa masih bisa lihat triple-legul. Loh, mau iklan Piala Dunia? Mau melihat sendiri. Ini sekarang ya dari sini pun saya sudah salutnya sudah meng, meniadakan satu pertandingan wah ngelantur baik oke okay. nah kembali ke ini tadi anda sudah banyak dibantu oleh banyak hal maka kemudian lakukanlah puasa dua pekan ini masih tersisa itu full kan saja ya nanti paling dijeda satu hari dua hari sebelum hari awal ramadan ya jelaskan ada larangannya atau makruhnya untuk berpuasa sambung kecuali yang biasa saum gitu. Nah mulai Senin besok dan seterusnya Anda bisa untuk mempraktekkan itu terus berpuasa Sampai menjadi kebiasaan Sehingga nanti ketika hari pertama puasa Itu bukan lagi try out Tapi sudah betul-betul ini puasa saya Dan kemudian pada malam-malam saat kita try out ini juga Saat kita melakukan puasa sunnah ini juga Itu juga kita aplikasikan seperti halnya puasa Ramadan Apa sih perbedaan antara puasa Ramadan Atau ibadah di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan lain, pada prinsip pelaksanaan saya fikir tidak ada. Kalau anda mau tarawih, tarawih tidak harus berjamaah. Kita semua sudah sama-sama faham. Itu. Tidak ada bedanya dengan tahajud yang dilakukan sehari-hari kan? Sebetulnya. Ibadah-ibadah yang lain, sama. Ya silakan dilaksanakan itu. Full, utuh. Aktivitas juga tidak boleh dikurangi. Artinya ketika ada tugas tidak boleh dihindari juga. Ada um, tugas agenda kuliah dan sebagainya yang harus terus dilaksanakan. Nah, ini persiapan pertama. Fungsinya apa? Mempersiapkan ritme sirkadian kita. Karena ritme sirkadian ini betul-betul tidak boleh bohong. Tidak bisa dibohongi. Jadi sekedar apa? Ini aja tips awal aja mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung di belakang ya kalaupun ada. Jadi salah satu dosen saya yang tentang kesehatan kerja itu pernah menyampaikan Bagaimana ketika ada orang yang kerja shift. Teman-teman ya. sekalian kan kerasa ya, pernah merasa tidur dengan lampu nyala seperti ini, atau TV nyala, atau laptop nyala. Rasanya kalau bangun gimana? Mesti gak enak. Ada orang yang mengaku takut gelap, tetapi ketika saya minta lampunya untuk diredupkan saja, itu nanti ketika bangun dia merasa lebih segar. Memang dalam beberapa penelitian ini sudah terbukti. Nyalanya lampu saat kita tidur itu betul-betul mengganggu. Nanti kita kenal di sini namanya hormonnya hormon melatonin. Hormon melatonin itu adalah hormon istimewa. Dia hormon yang muncul tepat setelah matahari tenggelam. Dan dia kadarnya akan terus meningkat. Nanti silahkan searching. Bagi kawan-kawan saya yang tidak satu profesi, anda bisa searching aja. Wikipedia bisa kok, bisa terpercaya. Tapi saya, nanti nanti dikorek dengan sumber yang lain. Nah, melatonin ini dia meningkat kadarnya saat matahari mulai tenggelam. Terus kemudian produksinya diganggu oleh Paparan cahaya yang berlebih Saya tidak hafal hadisnya tetapi Anda juga Kita semua masih ingat ya bagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan Untuk mematikan lampu Sebelum istirahat Kalau kita dulu bertanya gitu kan Wah lampu itu kalau zaman dulu lampunya Emang obor, lilin dan sebagainya Apalagi kan Pada masa-masa awal gitu kan Solat subuh dan isya Itu disebut sebagai solat yang berat untuk kaum munafik karena mereka bisa absen dengan mudah. Mengingat gak ada lampu. Kan salat pada masa itu benar-benar kegelapan -benar gitu kan. Jadi sekarang kiri gitu itu gak, gak ketebak. Nah kalau gini kan subuh isa terang benderang. Termasuk ketika malam hari sekalipun ketika ada lampu tetap diperintahkan dimatikan. Nah ini ini kita sudah tidak bisa lihat. Jadi hikmahnya dalam dunia kesehatan ternyata menatonin itu ketika dia ketemu paparan lampu hebat dia akan terganggu produksinya dan otomatis nggak akan maksimal. Memang melatonin ini fungsinya apa sih? Yang pertama melatonin ini adalah pengatur jam biologis utama manusia. Jadi teman-teman sekalian pernah kan merasa bangun tidurnya itu betul-betul eh, apa ya? Tanpa alarm sekalipun tuh bangun tidur tuh bisa diatur gitu loh. Bisa ya? Bagi ya orang yang teratur tuh pasti teratur. Jadi kalau anda nggak lupa nggak nyetel alarm, itu anda sudah otomatis selesai tidur misalnya. Yang biasa tidur jam 10 Itu akan sulit tidur jam 9 atau jam 8 Sulit Betul kan? 8 tidur gitu kan bolak-balik Bolak-balik gitu kan gulung sana Gulung sini gitu kan gak karuan Tutup selimut bangun Tidurnya jam 10 juga Nanti kemudian yang terbiasa Bangun jam 5 Nah ini catatan ya Yang terbiasa bangun jam 5 berarti subuhnya biasa terlambat ya. Ini dalil-dalil untuk bagi yang biasa bangun terlambat gitu kan. Tidak perlu khawatir. Nah itu kan kata-kata pertama tidak perlu khawatirnya gitu. Yang dikemukakan gitu. Tidak ada usaha untuk mengembalikan jam ritme ini. Karena kalau ini sudah geser. Ya itu tadi melatonin yang bertanggung jawab. Kalau teman-teman biasa bangun jam lima itu gak bisa dibohongi. Mau dipasang alarm jam berapa pun juga itu paling bisa memajukan sekian. Nah kalau anda bisa bangun jam dua, jam tiga itu juga gak bisa dibohongi. Ini melatonin. Jadi saran pertama kalau tubuh kualitas hidup anda itu cukup tidak teratur. Saran pertama itu adalah cobalah akrab dengan melatonin terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama disiplinkan pola tidur anda. Yang kedua matikan lampu saat tidur atau tidurlah dengan lampu yang redup. Lampu mati semua mati, TV nyala sama saja. Ini bukan bicara lampu tapi bicara cahaya yang berlebih. Nah dalam konteks ini juga. Melatonin itu selain mengatur ini, dia juga adalah antioksidan antioksidan utama manusia. Jadi ibaratnya itu dia kayak panglima Punya kemampuan luar biasa. lini depan itu maju, kalah. Kedua maju, kalah. Yang melatonin ini adalah penangkal utama. Dia juga anti kanker tingkat tinggi. Faktanya manusia ini kan sering terkena paparan karsinogenik ya. Tanpa kita sadar. Betul kan? Itu ada botol air mineral. Betul ya? Ada yang punya mobil. Betul ya? Betul ya? Ini air mineralnya gak salah. Saya selesaikan dulu premis saya. Nah, Kemudian ada misalnya punya mobil terus Anda taruh di mobil. Nah, lupa gitu kan gak diminum. Hari berikutnya masih diminum? Masih diminum. Hari berikutnya masih diminum lagi? Masih diminum. Toh ini bekas saya sendiri. Toh itu juga air mentah. Betul begitu? Faktanya ada sisi karsinogenik. Sekarang saya pun kalau memilih ada yang suka makan mie? Mie itu teman akrabnya teman-teman kos ya. Itu fakta ya. Jadi yang mengaku menjaga kesehatan apun tidak itu pasti seumur kosnya oh, itu pernah makan mie gitu. Minimal ngeburjo gitu kan. Wah. Silakan. Nah, ada yang suka ada yang pernah makan mie dalam wadah styrofoam? Saya enggak ingin nyebut merek loh ya, tetapi kalau Anda perhatikan yang mie cup itu itu ada yang karton, ada yang styrofoam. Ada yang konsisten pakai stereofoam, itu karsinogenik. Nah daripada panjang lebar bahasan saya, intinya ini ini tuh bisa ditangkal insya Allah melalui melatonin. Jadi paparan-paparan karsinogenik yang membuat kita punya sel-sel kanker yang berpotensi ke depan jadi kanker itu, itu bisa ditangkal, itulah melatonin. Nah terus apa yang saya maksud dengan pernyataan awal tadi itu jelas. Ketika Anda puasa, membiasakan ritme itu sama saja membiasakan melatonin itu bekerja dengan ritme yang pas. Sehingga bangun tidur Anda itu enak. Paling kawan-kawan yang kos gitu. Kalau Anda kosnya itu kebetulan punya kawan-kawan yang semangatnya sama itu enak. Yang di Wisma yang di mana itu enak. Tetapi kalau enggak gitu loh. Saya enggak tahu ya tetapi. Faktanya Muslim di Indonesia ini masih banyak yang kalau membicarakan puasa ini membicarakan seolah-olah Ramadan itu sunnah, ya kan? Jadi membicarakan seolah-olah Ramadan itu nggak puasa itu biasa gitu. Makin kesini tuh orang puasa Ramadan tuh makin seperti puasa sunnah. Ya kita berlindung sih dari itu cuma apa ya itu faktanya saja. Nah siapa tahu teman-teman punya teman-teman kos yang tidak satu visi. Jadi bangun susah gitu. Nanti begitu terlambat sahur terlambat semua gitu kan? Ya cuma dapat subuh gitu. Terus puasanya harus dengan ekstra keras. Itu kan saat inilah berlatih. mumpung Mempengasih masyarakat dua pekan. Itu latihan pertama. Terus kemudian saat kita mulai menjalani puasa, ada beberapa hal pula yang perlu kita perhatikan. Apa sih yang paling istimewa? Tidur. Ya kan? Sudah teliti berapa kali bahwa sekian cara untuk meningkatkan kualitas tidur itu adalah dengan puasa. Teman-teman pernah tidur lama di akhir pekan? Enggak wajar deh. Enggak lah, enggak usah ngaku, enggak enak. Saya pikir beberapa diantara kita pernah mengalami, entah alasan kecapean, entah alasan apa gitu, tapi akhir pekan, terutama kalau pas enggak ada agenda, enggak ada apalah, itu kita memilih untuk istirahat Tidur gitu kan. Apa yang kita rasakan kalau tidur kita diperlama? Seger? Biasanya enggak. Biasanya ketika bangun tuh malah pegal-pegal. Sekarang coba teman-teman putar kembali memori, terus rasakan bagaimana tidur di bulan Ramadan pernah merasakan tidur kelamaan suatu saat ketiduran gitu saya ikhtikaf gitu pernah ketiduran gitu. pas masa apa gitu jadi saya terlambat asar waktu itu jadi ayah ibu kok nggak ada yang bangunin saya gitu rumahnya saya saya salah milih posisi tilawah jadi saya tilawah di pojok mana gitu kan terus karena saking uh, gitu kan lek bangun gitu setengah empat aduh Ya sudah salat gitu kan. Terus saya tegur kawan. Saya ngomong, "Loh, kamu itu belum salat toh. Lah kamu di mana?" Tuh di pojok sana gitu kan, enggak kelihatan. Tapi begitu saya rasakan bangun ya begitu segar. Ketika saya pernah suatu saat kelamaan juga tidur pas Ramadan gitu, segar. Ini sebetulnya suatu potensi dan juga suatu tantangan bagi kita. Sekali lagi faktanya dalam penelitian oleh Dr. Ibrahim Kazim itu pernah bahwa salah satu cara untuk menguatkan atau membuat nyenyak tidur seseorang Itu adalah dengan puasa Jadi tidur dalam kondisi kadar glukosa menurun Itu membantu betul untuk membuat nyenyak Dan mengurangi fase mimpi yang tidak karuan Tantangannya apa? Tantangannya Anda itu berpotensi tidur sangat lama di bulan Ramadan Tanpa merasa pegal Ini tantangan Potensinya apa? Potensinya anda itu sebetulnya cukup tidur sebentar di bulan Ramadan dan sudah cukup segar. Nah ini sangat mengganggu. Betul ya? Ini sangat mengganggu. Habis tarawah gitu kok rasanya kok berat banget itu, Motilawah, weh gitu. Nanti begitu habis subuh gitu, wah gitu. Bakta subuh itu yang biasanya masih terjaga. Gak tahu kenapa gitu. Semuanya lelap gitu. Gak, bukan karena minum obat itu, lelap gitu. Bayangkan kalau satu daerah dibom gitu. Hilang semua itu berarti. Nah konteksnya berarti ini ini potensi. Dan sekaligus tantangan. Nah maka silahkan mulai diatur juga pola tidur saat puasa. Dan ini memang penting. Kalau perlu pada saat Anda som sunah begini. Ini kebetulan gak, gak pada som sunah gak masalah sih. Saya juga belum ya. Kita makan. Saya ada undangan nanti jam 12. Nah <tuh> jadi kalau dalam posen potensi seperti ini, ya silahkan belum dipraktekan. Rasakan betul bagaimana pentingnya tidur siang atau kailullah. Dan disiplinlah dalam melakukan tidur siang atau kailullah. Di dunia barat, tidur siang atau kailullah dalam istilah uh, Arabnya itu disebut uh, take a nap ya. Tapi kalau mereka upayakan untuk menguatkan potensi diri itu disebut power nap aturan dasarnya apa sih? Tidur siang itu harus di jam yang tepat. Kapan? Saat matahari di atas atas kita. Jadi kalau kita estimasi mungkin sekitar jam 11 sampai jam 2-an. Lamanya? Tahu kan lamanya? 2 jam. Wah, itu namanya geser tidur kalau itu. Lamanya setengah jam. Oh iya, lamanya setengah jam. Serius ini. Toleransi 1 jam, tapi itu toleransi versi saya. Kalau penelitiannya 30 menit Bahkan ada yang gak, gak sempet sekalipun itu 15 menit cukup. Kalau anda sangat sibuk sekalipun, baring saja di masjid sesaat gitu kan. Barang 5 menit, matam pura-pura mejam, bangun aja itu udah kerasa beda kok. Yakin deh dicoba. Tapi kalau kan gitu, tuh, tuh uh asar. Nah itu berarti udah salah. Itu berarti polanya dan ritmenya sudah salah. Tidur gitu kan, nanti jam 1 ada kuliah gitu kan atau bahkan tutorial ini yang paling mengerikan ya coba tutorial itu sangat mengerikan mengset udah demo udah besar gitu berarti udah salah tapi itu tidak ada masalah toh kalau konteksnya anda try out maka cobalah biasakan di weekend dulu nah, tapi kalau saya saya pikir kalau nanti pas uh, saya nggak tahu ya ini kan anak libur sekolah ya tapi kalau sekarang libur kalau resident kan gak ada libur soalnya ini libur gak sini? oh pantas ini libur ya berarti besok pas e, som Insya Allah Pasal. wah Allah akbar apalagi berarti lebih mudah loh ikannya tetapi sayangnya yang teman-teman perlu ingat sesungguhnya ya amal atau e, pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan jadi kalau misalnya teman-teman sudah memperkirakan kosong saya harap teman-teman mendosiskan ibadah untuk diri sendiri lebih kuat lagi begitu Nah, saya mengatakan untuk beberapa residen tertentu, kalau saya bilang residen-residen itu apa sih? Residen itu calon spesialis yang sedang magang di Sarjito. Jadi kalau Anda ke Sarjito gitu ketemu dokter-dokter dengan jas lengan pendek, kalau yang lengan panjang bajunya panjang ya itu koas, nanti kasusnya lain lagi. Lengan pendek begini, dia kerja total bantu Anda, nolong Anda gitu. Berempatilah sering-seringlah mendoakan mereka. Karena apa? ya Mereka itu kerjanya full, capek, bayar dan tidak dibayar. Sekali lagi, bayar tapi tidak dibayar. begitu. Jadi kalau mereka bicara tentang begini-begini dan sebagainya, jasanya bagaimana? Enggak peduli karena mereka enggak dapat. Nah oke, okay. jadi kalau misalnya saya bicara resident tuh, katakanlah dapat khatam satu-satu kali uh, dalam Ramadan, itu mungkin resident tertentu sudah istimewa. Nah untuk kawan-kawan seharusnya lebih. Saya lagi memang tergantung spare waktu kita. Nah oke okay, Kembali lagi, maka silahkan try out dengan utuh. Nah, wah ini tantangannya. Saya pikir perkuliahan jalan. Ternyata begini, wah tantangannya harus lebih kuat nih, ini materi nanti. Ya sudah. Oke, okay, ini tentang pola tidur. Nah, setelah kita mensperkan sekitar setengah jam untuk istirahat tadi itu, malam harinya itu tentu saja kita bisa menjaga tidur. Prinsipnya, kita harus tahu berapa tuh jumlah tidur ideal untuk manusia. Jangan ambil delapan Itu bukan jam kita. Jangan ambil tujuh, itu juga bukan jam kita. Penelitiannya sebetulnya 4 sampai 6 setengah jam sehari. Katakanlah kalau Anda sudah tidur setengah jam pada setengah jam sampai satu jam pada siang hari. Maka berarti Anda punya waktu tidur malam hari itu 3 sampai 5. Ya, 3 sampai 5 setengah jam. Maksimal idealnya. Karena memang ada seorang profesor psikiatri di California University itu pernah mengungkapkan sebuah pernyataan yang saya nukil dalam tulisan saya itu mengatakan tidur lama itu berpotensi meningkatkan angka kematian. Nah, jadi kalau tidur lama itu berarti sudah bersiap untuk tidur selamanya gitu ya. Yo ndak juga gitu. Tapi ya prinsipnya begitu. Nah, dengan konteks Anda sudah mengetahui jam tidur Anda ini nah sudah bisa ditebak. Berarti kalau, kalau malam hari tidur dikit jam, itu tidurnya mulai jam berapa? Sebelas ya Sebelas Bangun jam 2 Pas lah untuk anak kos Ya kan Karena kalau anda bangun jam 3 Apalagi sampai jam 4 gitu untuk anak kos Itu berarti sudah selesai Tidak akan dapat warung Betul ya Sudah habis gitu loh Kecuali anda masak sendiri Nah Kalau dalam konteks ini 3 jam Itu kan juga pas ya Kalau ada mbak-mbak uh, di sini di sana ya, ya di sana ya, itu yang kemudian e, harus membantu menyiapkan masakan untuk suami gitu kan, ada, ada yang sudah menikah kan? Adalah, pasti ada. Kalau di sini biasanya masih single nih kayaknya dari muka-mukanya ini. Eh ya. nggak ya, tahu ya, auranya itu aura semangat bujang gitu. Kalau kalau saya salah berarti masih ada yang, ya nggak apa-apalah kan, Ikhwan itu masih bisa bujang selamanya tuh ya. Baru satu, satu saya tuh single. Saya selalu bilang ke istri satu-satu single -satu gitu. Menikah dengan satu istri gitu. <laughs> Oke. Okay. Kembali ke apa? Topik kita lagi. Oh iya teman-teman kalau -teman harus terbiasa ya kalau apa meminta saya ngomong itu harus terbiasa ya guys. Saya memang agak unik, beda dengan Ustaz Rehan dan Ustaz Oki dan sebagainya begitu. Nah, kembali ke ini tadi. Berarti kalau sudah dalam konteks ini, nah teman-teman sudah tahu bahwa oh saya sudah mulai mendisiplinkan jam tidur saya. Kemudian ganggodaan tidur dah subuh, betul ya? Tinggi sekali kan? Sebetulnya saya tidak memiliki literatur yang baik untuk ini. Ya memang faktanya ketika Rasul Salam menegur Fatimah ya tidur habis subuh itu. Itu Umar bin Khattab dalam beberapa pernyataan saya tidak tahu nih konteksnya bagaimana. Tapi mengata, pernah mengatakan bagaimana tidur habis subuh? Ya kalau itu konteksnya menguatkanmu, ya tidak mengapa? Dan kemudian juga ada beberapa, saya membaca beberapa hadis yang tidur habis asar itu bahkan ada yang mendoitkan juga. Tapi ini jangan dijadikan celah untuk kemudian huri gitu ya. Jangan. Ya artinya kalau saya saya merasa sebetulnya kalau kita tidur dalam pergantian waktu mengingat irama sirkadian kita itu beresiko. Jadi kalau bisa anda itu jangan tidur di pergantian waktu. Tidur saat matahari terbit atau matahari tenggelam itu beresiko. Jadi mohon tetap hindari itu dalam sisi medisnya lo ya. Dan nanti mungkin bisa tanya ke Ustaz Rehan. Wah ini PR-nya banyak sekali. Dia ketemu saya komplain nanti ya. Tidak <tuk> apa apalah Nah Dalam konteks ini, maka kalau misalnya teman-teman merasa kurang tidur di malam hari, tolonglah bertahan nyala. Tetap Apalagi kalau Anda libur ya. Kalau Anda tidak libur, pendapat saya beda. Mungkin ya lebih, silahkanlah kalau itu memang membantu menguatkan Anda. Habis subuh dibakai istirahat, silahkan. Tapi dalam konteks keterpaksaan. Nah, tapi kalau anda libur, tolonglah tahan diri anda supaya anda tidur setelah sholat syuruk, ya kan? Waktu dapat pahalanya istimewa ibadah haji dan umroh dapat. Setelah itu juga risiko tidur karena pergantian waktu juga lewat. Ya, jadi kalau misalnya anda butuh istirahat pagi karena semalam nggak bisa tidur gitu ya, semalam full tilawah gitu kan, 10 juz gitu kan. Ingat ya tidak ada batasan khatamnya dalam Quran ya. Kalau kita ambil para imam gitu, itu sudah menjadi perkecualian yang berbeda ya. Anda mau khatam berapa puluh kali pun bisa. Sehari sekali khatam pun bisa. <laughs> saya ngomong bisa ini, kalau saya bayangkan kendiri saya pun gak bisa. Saya tuh kalau kalkulasi gitu, saya pernah sampai enam, tujuh gitu sudah berat. Karena saya bukan hafid sih. Kalau hafid-hafidah gitu sepuluh juz sehari gitu cukup ringan sih ya murajaahnya itu tapi saya itu 10 jus sehari gitu aja sudah seolah-olah nggak ngapa-ngapain lagi setelah itu kan ya itu tantangan saja ya apalagi kalau mau hatamnya satu hari sekali gitu kan itu sehari 30 puluh jus gitu ya agak berat juga nah, oke okay, misalnya katakanlah semalam itu full tilawah gitu kan karena hafid nafidoh gitu tilawahnya sekalian tahajud, wah sampai bengkak gitu kan semuanya gitu. Nah itu kalau misalnya nanti mau istirahat, ya silahkan ditunda dulu sampai sholat syuruk. Nah baru setelah itu tidurnya terserah. Yang penting estimasi jam tidur kita itu pas. Prinsipnya dalam rentang ini, Anda silahkan mengukur-ukur diri Anda sendiri. Kalau dikaitan dasarnya, tidur kelamaan itu berbahaya, tidur kurang itu juga beresiko. Jadi 4 eh, sampai 6,5 jam itu Sesuaikan diri Anda. Kalau Anda merasa bahwa tidur itu cukup uh, 4 jam saja dan itu fit, Alhamdulillah. Kalau Anda butuh lebih lama, 6,5 jam harusnya cukup. Oke, ini pola tidur. Kemudian tentang pola menjalani sehari-hari. Yang pertama, ini di hadapan saya ada air. Kebutuhan air manusia itu tidak bisa dibohongi. Anda puasa ataupun tidak, kebutuhan air manusia itu sifatnya harian. Sebetulnya jam. Sebetulnya idealnya kebutuhan air manusia itu jam-jaman. Tapi kalau kita bicara puasa, berarti kita bicara tidak makan dan tidak minum. Makanya harus disesuaikan. Tapi ini nggak bisa dibohongi loh. Nah banyak orang yang berpuasa itu salah. Jadi dia itu puasa-puasa yang dipenuhi ya ini makan kotakannya lebih besar gitu. Salah. Kenapa? Ini lebih penting. Untuk meningkatkan fokus itu lebih penting. Ingat penurunan cairan 4% itu sudah bisa menurunkan fokus kita itu selama sekitar 10-20% sampai sementara kalau anda haus anda merasa haus, itu air tubuh anda itu sudah berkurang sampai 10% berarti sudah melebihi dari itu maka sebetulnya jangan tunggu minum saat, jangan minum hanya saat haus itu kan kampanye mendasarnya dan minumnya air putih, ini aku untung banget ini, saya gak sedang promosi dia loh ya Wah apes banget ini depan saya ada ini gitu Dibayar piro aku Nah prinsipnya memang ini ini air istimewa Air putih lah intinya Apapun itu Air putih jangan ganti-ganti yang lain Ada orang banyak minum Minumnya teh Teh itu punya efek diuretik Jadi anda minum dia juga akan membuat tubuh meng sekian sedemikian Sehingga banyak kencing juga Kopi juga jadi masih ingat gitu kan kalau banyak saya banyak minum kopi kok 2 liter sehari gitu. Wah, mengerikan sekali. Berarti kencingnya bisa 3 liter itu. Dehidrasi malam. Oh iya, ini yang paling penting. Lalu bagaimana saat puasa? Tolong diatur. Saya kalau sahur dan berbuka itu benar-benar mempertimbangkan tentang air. Bahkan saya itu kalau makan mungkin sekian, tapi kalau minum air itu memang harus saya akui saya masih berlebih. Karena apa? Ya itu memang berburu maksimal. Jadi, Anda butuh air itu berapa gelas ya sehari? Kalau itu hanya gelas tuh pasti sumir ya. Kacau gitu kan. Itu yang aqua kecil di depan Anda itu berapa berapa militer sekarang? Saya minta bantuan. 240. 240. Ya. Kita ambil aja 200 lah ya. Karena kan Anda gak mungkinnya 200 semua atau Anda jilat-jilat semua kan gak mungkin lah ya. Berarti masih ada sisa-sisa sedikit lah. Potong aja 200. Kebutuhan Anda itu sekitar 2 literan. Itu kebutuhan Anda kalau nganggur. Kalau olahraga meningkat. Hawa panas meningkat ruangan ber AC meningkat atau menurun? menurun gitu ya? salah, meningkat. AC ini mengerikan loh. Jadi kalau Anda punya kamar tidur berAC, ini kos-kosannya eksklusif gitu ya, WC, ya. AC. Sekarang itu kalau kos-kosan tuh nggak nyari yang sekian ratus ya, satu jutaan ya sudah itu ya. Fasilitas AC yang kamar mandi dalam gitu kan. Ini ini tuh membuat apa Karena dia menyesuaikan itu beberapa itu Membuat kelembapan kulit anda itu geser Anda rasakan aja, kulit itu akan lebih kering kan Kalau ber AC, itu artinya air itu diuapkan dan anda tidak sadar Beresiko? Beresiko Karena anda gak merasa haus Tapi airnya itu hilang Makanya orang itu banyak Saya sebenarnya juga bertanya, mahasiswa kedokteran Kuliah di ruangan ber AC gitu kan Nanti bangun keluar ngantuk semua Gak ada hubungannya ada sih, ada sebetulnya. Soalnya mereka biasanya pada lupa minum setelah itu. Karena sejuk. Tapi kalau pas ruangannya itu panas, kering kerontang gitu kan, Oh, ngentang-ngentang banyak gitu kan mahasiswanya. Saya ingat kalau para dosen saya yang terdahulu cerita gitu kan, waktu kuliahnya itu masih diajar oleh Prof. Sarjito gitu kan. Atau Prof. Radio Putro gitu kan. Atau Prof. Ismangun gitu. Sekarang sudah nama jadi nama gedung semua gitu kan. <tuh> Saya gedung Sarjito tuh nggak ada di sini ya, adanya di mana? Uii ya, <tuh> ya para Sarjito tuh gedungnya di Uii. Nah, itu mereka itu ruangannya itu penuh memang bertingkat dan waktu itu para mahasiswa mahasiswa kaya itu bisa menyewa atau istilahnya itu memberi tips pada penjaga malam untuk naruh kertas di tempat duduk di muka. Oh iya kita baru di muka itu sudah dipesan oleh para mahasiswa-mahasiswa tertentu supaya ngasih tips gitu terus naruh apa gitu kan apa tukang kebun atau tukang jaga malamnya itu karena apa waktu itu ilmu tuh hanya berdasarkan pada dosen saja saat itu ngenet sekarang itu kalau bingung aja mbah google aja bisa kan pasien datang aja sudah googling dulu menurut ini dok saya sudah searching gitu kalau searching tuh pasti googling ya enggak Biasanya begitu. Bahkan mahasiswa pun kalau mencari gitu kan mencari learning gitu kan, belajar gitu, enggak ketemu googling dulu. Wah, Maka kalau nanti lulus tuh jangan lupa berterima kasih pada Google gitu ya. Sama copy paste, copy paste gitu kan. I'd like to thanks to Google and program komputer that allow me to copy and paste, ya kan? Tepat copy paste. Makalah selesai. Ya. <tuh> okay, kembali ke masalah semula. Nah, tapi saya ngomong apa tadi? Air. Oh air, astagfirullahaladzim Tapi lupa nah, Air, nah maka dalam konteks ini Perhatikan betul bagilah dua liter itu Dalam sahur dan buka Atau nanti ketika ada tilawah Biasakan di depan muka anda itu ada air Jadi sekali-kali jedalah minum Jedalah minum, enak kan? Kalau anda kemudian juga pada ibadah Gak ada salahnya tuh ya kalau anda juga membawa, kalau sendirian lo ya, tapi kalau orang kalau pas jamaah gitu ya itu beresiko ya. Jadi kalau misalnya anda sholat tahajud sendiri dan sebagainya gitu, nggak ada salahnya juga di depan anda ada air. Kan biasanya orang itu kan alasannya malas toh, kalau sudah PW, posisi enak itu dah nggak mau kemana-mana ya dah ngadep aja air minum di depannya. Jadi begitu rakaat kesekian minum dulu, ibadah lagi. Enak kan? Prinsipnya 2 sampai tiga liter sehari itu harus terbagi. Silahkan, membaginya bagaimana? Satu liter sehari ya? eh Satu liter saat sahur, bisa? Kita ngitung dulu aja nih Sebelum anda mengatakan bisa, kita ngitung dulu aja Itu sekitar 200 ya oke okay. Berarti kalau anda butuh satu liter, anda butuh 5, bisa? Yang terbiasa, bisa 5 kali minum itu? Ah, gak makan dong berarti lah <laughs> Kalau udah begitu caranya, mikirnya begitu Berarti gak bisa, buat dia setengah liter tapi kalau saya, saya tuh lebih suka mengambilnya itu 3 liter. Karena apa? Ini, ini biar selain kita sehat, ini juga jaga-jaga kalau kita nggak sanggup. Anda sahur butuh makan? Butuh lah ya. Padahal sahur itu cukup dengan air putih sebetulnya. Bisa? Kan wala sahurlah walaupun dengan air putih kan? Iya ada kurma juga. Bisa? Uh, ya, ntar dulu ya. Entar dulu kita lihat-lihat diri sendiri dulu ya. Nah, katakanlah ini. Ini katakanlah untuk 200 gitu kan 5. Berat ya. Tapi kalau Anda minum 3, 2 masih mampu? Masih. Tapi PR-nya nanti begitu buka tarawih, tidur, menjelang sahur itu harus menghabiskan 2,5 liter. Bisa? Waduh kok berat, sekarang mikirnya itu biasakan. Makanya kenapa dalam dua pekan ini kita mencoba membiasakan diri Untuk menjaga kesehatan saat berpuasa Jadi gimana, cobalah Sekarang kalau memang pakai ukuran gelas itu kan gelas kecil bisa Kalau anda pakai gelas besar berarti kan satu setengah kali ya Berarti kalau gelas besar itu Gelas anda kecil atau besar sih? Udah anggap aja itu ya, yang kecil aja ya Nah itu berarti biasakan mulai pada saat pagi itu minum itu lima Takarannya lima. Atau kalau enggak pakai ini. Nah, ini segini habis. Eh 600, 600 sih, salah saya. Uh, ini tambah dua gelas itu. Repot, ya wes dua kali ini. Bisa? Bisa insyaallah. Sekarang jangan di dulu, jangan ditolak dulu. Bisa. Oke okay ya, bisa. Seterusnya nanti ketika buka itu harus menghabiskan ini sekitar 3-4 kali. Atau paling gampang tuh ambil yang paling besar itu kan. Itu satu setengah kali. Nah itu kebutuhan air anda. Waalaikumsalam. Silahkan. Jadi dengan kondisi begini air dapat. Karena memang apa? Penunjang vitalitas kita itu adalah air. Dengan kondisi begini puasa anda insyaallah akan nyaman dan nikmat. Karena Anda bisa melakukan detoksifikasi juga utuh. Meski sekali lagi kita puasa tidak berniat untuk sehatnya loh ya. Kita puasa semata-mata ibadah saja. Tapi karena itu efek samping, ya itu resiko, gak ada masalah kan. Anda minum obat, ada efek samping ini. Ya Anda gak meniatkan kena efek sampingnya, ya wujud gak apa-apa. Tapi kalau ada orang minum obat flu, karena apa? Susah tidur. Ada? Ada, ada gitu. Saya susah banget tidur, saya cari obat flu, minum. Atau minum CTM ngantuk nah, Itu kan sama aja kayak anda puasa Hanya mau sehatnya tok Nggak mau, nggak ber, lupa berniat Ibadahnya teh ini air, nah sekarang pola makan Ini yang paling penting, makan Saya masih punya waktu berapa menit nih? 10 menit ya? Cukup insyaallah, pola makan Teman-teman sekalian Tolong jangan pernah berpikir kalau Sahur itu adalah uh, Kita itu kan Banyak yang melihat ini ya kalau pelajaran biologi SMA dulu kan Bahwa beruang itu Hibernasi gitu ya. Jadi dia makan Sebanyak mungkin untuk bisa tidur 3 bulan gitu kan Tolong jangan samakan itu Dengan manusia ya. Jadi manusia Tidak berpola demikian. Prinsipnya Anda tidak mungkin menghindari lapar di Siang hari di bulan puasa Pasti kena lapar Intensitasnya tergantung seseorang Bahkan ada kalanya orang tuh gak sahur saja pun Dia gak lapar kok. Ada kalanya Dia sahur kebanyakan dia tetap lapar juga kok Jadi prinsipnya bukan penimbunan. Jadi, apa ya? Pola puasa yang istimewa yang membuat seseorang itu berat badannya naik saat puasa. Ya kan? Orang puasa kok berat badannya naik? Oh, biasa di Indonesia. Kan nganti pas Eid gitu tanya, beratnya berapa? Oh, naik 3 kilo nih. Ya. <laughs> berhasil berarti puasanya itu kan. Berarti ada yang error di sini. Nah, prinsipnya itu bukan menggeser tetapi memenuhi kebutuhan energi kita. Tubuh kita itu tidak mengenal nama makanan sama tubuh kita tidak mengenal kalau teman-teman maaf ya saya sering offens no offense tentang ini tentang herbal dan sebagainya herbal itu kan alami non kimia salah herbal itu jelas kimia lo emang anda pikir nasi ini bukan bahan kimia nasi itu bahan kimia semua itu sebetulnya kimia kalau itu bahan fisika ntar dulu dia bergerak-gerak tuh berarti kan enggak kimia makanya kalau bicara kimia sintetik sama saja, yang kita kenal itu cuma rumus kimia saja kok. Yang dikenal tubuh kita itu, yang diserap tubuh kita itu hanya rumus kimia yang bereaksi sana-sini. Selesai. Nah, jadi kembali ke konteks ini. Bukan wujudnya, tetapi gizinya. Tips and triknya bagaimana untuk ini? Oke, kalau sudah dapat mindset pertama ini ya. Tolong ingat betul sahur bukanlah sarana menimbun untuk cadangan puasa dan buka bukanlah sarana balas dendam untuk memulihkan energi kita ini sudah jadi mindset pertama dulu kalau ini sudah beres insya Allah yang lainnya nanti beres yang pertama kalau pas apa sahur itu yang anda butuhkan itu adalah makanan yang tahan lama sekali lagi makanan yang tahan lama, nah untuk ini teman-teman di Gizi biasanya akan mengeluarkan uh, saya gak tahu. kayaknya ada beberapa teman-teman di Gizi juga yang mendebat ini juga, tapi saya masih menggunakan ini karena logika saya masih kena ya eh. Yang lainnya saya masih belum mendapat. Toh ilmu masih berkembang. Prinsipnya indeks glikemik. Tahu indeks glikemik? Indeks glikemik itu adalah, jadi makanan itu, itu kalau terserap di tubuh, itu waktu serapnya itu beda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Saat sahur, pilihlah yang indeks glikemiknya rendah. Jadi yang dia bertahan lama di perut, dan dilepaskan di darah atau diserap tuh perlahan-lahan ciri-ciri makanan seperti ini khas, gampang ditebak. Semua yang kasar, berserat. Jadi kalau ada makanan yang halus, gampang ditelan dan sebagainya, itu curigalah kalau makanan itu indeks glikemiknya tinggi. Jadi cepat hilang. Kita analogikan saja deh, tubuh kita hanya mengenal kalori, betul ya? Sepakat ya? Oke. Nasi satu piring itu itu ngnya saya lupa sikkan kalorinya saya lupa, tetapi dia itu setara dengan roti tawar. Satu tangkep begini Jadi dua keping roti tawar itu setara dengan nasi satu piring Anda makan nasi satu piring cukup kenyang? cukup lah ya Anda makan roti tawar satu tangkep kenyang? Agak bohong kalau bilang kenyang gitu kan. Kalau yang Ikhwan biasanya makannya satu Wadah atau plastik gitu kan ya, Itu baru kenyang Setara dengan nasi Makanya kenapa orang-orang yang diabetes itu kita minta menghindari roti Karena roti itu mengerikan loh anda sekarang makan roti kan? Ya. Nah itu mulai-mulai diperkirakan, mulai dikalkulasi. Untuk kalorinya. Tapi sekarang saya gak sedang bicara kalori. Saya bicara tentang sahurnya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan tadi ya, makan roti tawar, sekian. Terus kemudian makan e, nasi. Nah itu kalorinya mirip. Milih mana coba untuk sahur? Nasi lah ya. Lalu tawar gitu nanti mahnya kumat jam 8. Repot Nah dalam konteks seperti ini Ya kawan-kawan harus pandai memilih Maka kalau itu sahur apa yang disarankan Ternyata sahur itu jangan memperbanyak karbohidrat Sahur itu yang perlu diperbanyak adalah Protein Tapi karbohidrat jangan ditiadakan Anda mau sahur pakai pecel Kasih tempe banyak-banyak gitu <tuh> Nanti keluar harus mumet deh Sahurnya gurukoyong ini Gitu nggak bisa ya manusiawi lah kita manusiawi maka sesuaikan saja kalau bisa sahurnya itu nasinya nasi merah gitu lebih baik uh tapi di sini warung itu nasi merah tuh harganya beda ya nggak ya, jadi kalau gitu kan ya begitu itu konteksnya jadi prinsipnya pilih yang indeks klik rendah anda bisa googling untuk ini apa saja tapi anda bisa tebak semua yang berserat gitu pasti tinggi indeks eh, pasti rendah indeks klik Minstant tinggi rendah, indeks glikemiknya tinggi karena dia mudah diserap. Udah, serah daripada bingung tinggi rendah. Pokoknya prinsipnya kalau sahur itu cari yang tahan lama di perut. Nah itu paling gampang. Gitu kan? Terus apa lagi ini? Ini kalau untuk lauk-lauk melau melau, melau melau melau tempe. Terus kemudian dibandingkan sama, wah kalau lauk itu secara umum banyak yang tinggi glikemiknya itu enggak jadi deh. Buah kira-kira tinggi atau rendah? Atau tahan lama atau tercepat di perut? Lama. Ketebak kan? Sayur serat itu pasti lama di perut. Jadi saran saya kalau misalnya mau makan banyak-banyak gitu ya makanlah gudeg gitu kan. Dia tahannya lama gitu kan di perut itu. Oke, terus kemudian kalau buka puasa ini ini prinsipnya saat sahur. Terus kemudian yang juga jangan abaikan juga petunjuk Rasul untuk mengakhirkan sahur. Anda bisa saja kok sahur jam 12 dan anda niati sahur Dapat berkahnya insya Allah dapat saja Tidak ada masalah Tapi yang lebih utama itu jelas Ya menjelang subuh Tapi kalau menjelang subuh ya jangan sampai-sampai banget gitu loh Kalau subuh sekarang itu sekitar jam 4 lebih 20, 25 atau 30 gitu Ya jangan terus jam 4 lebih 15 gitu loh Mentang-mentang tidak ada lagi imsak gitu Terus jangan terus menerjang aturan gitu kan menjaga aturan biologis tubuh ya tetap saja kasih jeda lah untuk makan gitu biar juga tubuh itu lebih tenang gitu kan anda sudah selesai azan gitu nggak ada masalah nggak ada masalah tetap sah tetap sah tapi nanti kan perut masih penuh lo itu yo ya gitu saja nih, tetap ada jeda saja Jedanya tiap orang tuh beda-beda tergantung speed makannya tuh jadi kalau kalau mau pakai jam ya idealnya setengah empat itu anda sudah mulai makan jam empat itu sudah makan ya bisa anda makan berapa lama sih? Satu jam gitu ya? Kelamaan. Makan wopo gitu. Slow food. Satu-satu. Terus Kemudian saat berbuka. Nah ini yang paling penting sebetulnya. Ada orang meniadakan sahur gitu. Itu resiko sendiri. Aturan sendiri sayang juga. Pahalanya ada ya padahal. Berkahnya ada. Nah itu. Tapi kalau untuk buka. Ini aturannya jelas. Yang membuat kita selesai berpuasa. Mendapat kemuliaan. Tetap dalam kebaikan. Itu adalah bukannya. Jadi mau buka jam 9 malam gitu. Wes eh, jelas salah. <laughs> mau pakai aturan apapun juga jelas salah. <coughs> bukannya jam maghrib. Maghrib tuh sekarang kalau kita perhatikan tuh jadwal-jadwal kita tuh selalu mirip ya Ramadan tuh ya. Jadi kestabilan komariah itu ternyata memang terbukti ya di sini ya. Ingat tahu tahun-tahun dulu itu kalau kita saum gitu ya, kira-kira jam-jam subuh itu jam segitu, jam buka jam segitu, betul kan? Sehingga terkenal tuh loh 17.35 gitu kan. Itu terjadi apa e, saat ini. Orang Jawa perang pangkatan di Ponegoro gitu loh ya. Salah ya itu perang adat magrib gitu ya. <laughs> itu kan jam-jamnya itu sekitar sekitar segitu-segitu saja. Gak ada gak ada pergeseran yang berarti lah. Kecuali kalau anda hidup di tempat lain gitu loh. Itu jamnya juga segitu-segitu saja. Pernah gitu anda buka puasa di atas jam 6.00. ramadan Ramadan. Saya kok merasa Kayaknya belum pernah ya Saya tuh merasa selalu di, di bawah jam 6 Kalau saya puasa di Jogja loh ya Kalau saya puasa di luar Jogja dan sebagainya jamnya pasti akan geser Ya begitulah Oke kembali lagi tadi Buka puasa prinsipnya berbuka Berbuka itu sesuatu yang membatalkan saja nah, Terserah mau pakai apa Terserah mau pakai apa Ini saya bicara makanan loh ya Saya tidak bicara aktivitas yang lain Karena juga aktivitas yang lain yang bisa membatalkan puasa Mengingat ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup unik. Bagaimana kalau membatalkan atau berbuka puasa dengan uh, suami istri gitu kan. Ya itu bisa-bisa saja -bisa tapi masuk gak ada cara lain sih ya. Saking segitu-gitunya gitu kan. Nanti silakan tanya ke satrahan gitu kan tuh ini. Nah, Oke okay, kembali ke yang tadi. Nah saat berbuka <tuh> itu pertimbangkan makanan yang udah dicerap. Jadi pilihlah yang indeks glikemiknya rendah. Eh tinggi. Kebalikan dengan yang tadi. Tetapi tolong perhatikan betul bahwasanya untuk kesehatan jangka panjang. Teman-teman bisa menunjukkan ke saya dalil berbukalah dengan yang manis itu dari mana? Saya gak ketemu ya? Kalau ada mohon saya dikoreksi. Nanti setelah ini boleh. Saya gak ketemu dalil berbukalah dengan yang manis. Jangan-jangan itu PMO Indonesia saja. Karena berbuka dengan yang manis sebenarnya cukup mengetikan. Cukup beresiko. Ada yang mengatakan kalau mau berbuka silahkan dengan yang manis-manis yang mudah diserap tapi jangan coklat karena dia. Jadi ini terkait dengan produksi insulin. Kita itu beresiko Itulah kenapa ada orang yang mengatakan diet OCD, tahu OCD? OCD OCD. Ono camilan-camilan diemplok. Bukan, bukan. OCD yang beneran, yang jadi kobsir itu yang badannya kotak-kotak tapi kurus gitu kan, kotak semua gitu. Itu diet itu kan kalau beberapa dokter ada yang mengatakan ini beresiko menyebabkan diabetes jangka panjang mekanisme bagaimana bukan di sini forumnya bukan di sini nanti tapi ini juga sama jadi kalau anda terbiasa dengan e, makanan yang meningkatkan insulin seketika sesaat kan makin manis makanan tubuh kita itu tidak bisa menyerap langsung lo ya dia itu butuh bantuan zat namanya insulin untuk bisa masuk ke sel-sel tubuh kita nah insulin itu itu produksinya akan makin meningkat kalau makanan itu mengandung gula makin tinggi sekarang bisa dibayangkan kalau makannya itu selalu manis atau seketika manis jadi tadinya itu kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong, tahu-tahu dikasih manis, judas gitu. Kira-kira produksi insulinnya bagaimana? Kaget juga, loh. No? Jangka panjang ini juga beresiko. Maka tolong koreksi saya kalau nanti ketemu dalil berbuka dengan yang manis, karena bagi saya saya nggak ketemu dalil itu secara detail. <grosse> saya hanya mengetemukan bagaimana Rasul, pola makan Rasulullah saat berbuka. Begitu saja. <clears throat> Oke, okay, sudah mau selesai. Oh ya, sebentar dulu. Kasih aja ya, 1 2 menit aja deh, sebentar aja. Tit gitu. Nah, terus kemudian setelah itu tolong biasa berikan waktu fisiologis perut Anda. Maka kalau berbuka ya berbuka aja seperlunya. Saya dulu punya kebiasaan makan tuh bada tarawih. Tapi kalau memang enggak tahan ya setelah maghrib lah. Bahkan kalau di suatu tempat, di tempat saya dulu bertugas di Maluku Tenggara, di Tunggalan gitu, ada sebuah mesin itu yang punya konsensus unik. Dan saya sering ngincer di sana. Mereka itu, Ishak dan Tarawehnya, jam 9. Jadi jamaahnya itu dimulai jam 9. Wah itu kalau buka puasa sampai warak ya. Longgar kan dia berarti. Jadi kalau sudah gak dapat sana-sini, Incer masjid itu dapat dan sayangnya penggemarnya banyak jadi tetap saja tetap saya dapat di luar gitu Nah kalau prinsipnya berilah jeda karena ini fisiologis setiap orang pasti berbeda-beda tapi secara logika saja setengah sampai satu jam setiap orang itu perlu waktu karena apa bayangkan kalau anda langsung makan penuh anda kalau puasa tuh ada rasa letih nggak sih ada rasa lemas pasti ada tergantung kadarnya setiap orang Nah kalau badan yang lemes dan capek itu Anda kasih makanan, kira-kira reaksinya bagaimana? Usus Anda itu kira-kira butuh energi juga enggak? Pencernaan Anda butuh energi juga enggak? Butuh kan? Sama kan? Jantung Anda juga butuh darah kok. Nah itu kalau dia langsung kena nasi atau makanan yang berat, yang sulit dicerna, apa yang terjadi? Pembuluh darah semuanya kan, uh, aliran darah semuanya kan fokus di perut. Anda ngantuk, lemes, ini juga ususnya itu sebenarnya capek. Aduh dikasihnya seperti ini, capek gitu. Ya wis itulah yang membuat rasanya nggak fit. Oke, okay, ada setelah itu nanti kita diskusikan aja deh. Kayak udah kode ini ya. Kalau di TV itu udah begini gitu kan ya. Ya wis. <laughs> Oke okay, begitu. Van Van uh, Mingkum, mungkin kita sambung Dengan diskusi nanti. monggo